パディビ a Sistem bayar per jam 1.500 sudah disepakati. Terus kalau misalnya di jalanan, dilarang parkir. Jadi parkir jalanan itu malah menimbulkan preman nanti malahan gitu loh. Jadi oleh karena itu Dewan Transportasi Nasional bukan m e n g g a s i sistem kemacetan itu dari perparkiran, tetapi dari banyaknya orang yang berjualan dan berlalang, u n g u serta ojek-ojek mobil-mobil yang pada berhenti seenaknya itu, termasuk angkot-angkot bis-bis kota itu. Maka bis kota itu trayeknya diambil jauh-jauh, nggak saja transportasi dalam kota Mm. タイトー、ヤフレ、パチェタマ、ア ito、ヤンキルト、モ、yes、チルト、モピイト、ヤンライナンガー、モタワ parkir jalanan kan ya dikuasai oleh preman nih ya kan、hmm. kita tahu sendirilah itu preman lah preman mungkin dari angkatan atau dari apa itu kan satu tempat-satu tempat dikuasai gitu ya jangan-jangan Dewan Raksolotasi i n juga preman juga jadi mereka ini sama preman s a m preman tapi susah ya sama d e g a n Negara Negara Bedebah kata Adi Mas Arti bilang m a kasih baik terima kasih Pak Andre selamat siang selamat siang komentarnya Pak、uh, di Badan Jalan kalau di e、eh, k a n orang バカンボクパイマンコーディネート。Skaramaya, the Lapa, and the little bit m r <タッ> e a l o j i n a i k a n it's not a good thing.Aturbutan, a butan, a butanahan, but para prima, a book, a poor handbook, Colombia, t h Naikan. baik terima kasih Pak Budiman selamat siang ini Bu itu kan s se a preman semua jadi kalau p a r k i g e d u n g n i b i k i n daerah h a y a mau diangkat ke atas ke restoran atau toko-toko iya Itulah, terima kasih Pak Budiman Bapak Sumeri s a m a siang ya, selamat siang komentar Anda Pak begini tolong sampaikan Pak Gubernur ya Bisa.、Mm -hmm. Pak Gubernur itu sudah m e n y e l a h i aturan Ya s i l a k a n Pak Tolong sampaikan Pak Gubernur Pak Gubernur sudah m e n y e l a h i aturan、mm. Warga bayar pajak untuk jalanan itu t r i lunyan i Kenapa hanya untuk parkir Sampai nah, dari, dari saya Bu、Baik. Saya paling ketemu bisa enggak s a a p i Ketemu Pak Gubernur bisa enggak Silahkan Bapak s u m a r y pendapat Anda hanya ini saja Baik, terima kasih Bapak Arief, selamat siang Selamat siang, Bu Kau anda, Pak? Kalau Pak? menurut saya, piang macet itu bukan di petakiran Kalau di dalam kota, banyak kan jalan-jalan setiap perempatan jalan Itu kiri harus dilebarin, di langsung Kalau kiri langsung terus, di setiap p e r a p a t a n atau pertigaan kiri itu harus lang langsung dilebarin ジャマータにとディプルレバー、イトシューナイティナディプルレバー、イダプルルー、トメバカンジャー、レトロセトメバカンジャー、ディマナマナ、トニムピタンジャマタン、トニムピタン、イトハ a ニャー、イトデカイ、ハルルリ、コンメトロミニ、ジャマン・ブルンディ、エナ、ヤジェイト、ディティワン、ジャラ、プラジャー、イトジャマン、アダ、トルナイトルンパン、ウシアダ、シャータ、ヨングレディシャプカニトアダ Jadi setiap ngetem di p e r a p a t a n jalan, a n g k o t termasuk ojek-ojek, motor juga. Itu harus d i t e r b i k a n semua. Sebenarnya kalau itu juga, kalau d i t e r b i k a n semua, jalan saya kira jauh lebih lancar.、Hmm. Terus kalau di luar kota, setiap pasar, pasar tumpah. Jadi semua itu a n g k o t ngetem di jalan umum semua, motor, a n g k o t Seharusnya pabrik harus sediain tempat. tempat parkiran, tempat k e sediain jadi jangan n g e t e m ya di jalan-jalan umum semuanya gitu, di jual kota di dalam kota, sama semua itu gak tau otaknya boleh tau d i m a n a tuh itu para pemimpin bingung kita bu. i ya terima kasih Pak Arief selamat pagi selamat siang Bapak, selamat. komentar Anda ya, kalau menurut saya sih imbasnya semua bersumberkan dari busway ya, busway、hmm. itu kan makan jalan kadang-kadang kosong bu.、Hmm. Nah jadi busway itu sebenarnya kalau Menurut daerah Asia ini kebanyakan terminal b u s n y a sebelah kiri itu. Jadi、hmm. di tengah kayaknya itu dari negara mana birunya kita juga orang tahu ya.、Hmm. Jadi mesinnya t sebelah kiri paling cocok deh menurut Asia itu.、Hmm. Terima kasih.、Pak. Baik, terima kasih. Halo Pak Rudy, silakan. Selamat siang. Siang Pak, silakan. Saya setuju dengan、uh, usul dari DPR itu orang-orang DPR bahwa、uh, sebagi, eh, sebagian... ...besar jalan terutama... ...dibebaskan dari parkir-parkir. Pertukang parkir itu... s e b e l u m b e u aja... ...bikin macet, dia parkir sampai tiga e m p 3-4 lapis. Ah, 3-4 lapis. Gajah ayam buruk tuh... ...jalan juanda, jalan-jalan tertentu lah. Baik, dihapuskan parkirnya. Bikin parkir di gedung-gedung aja. Terima kasih. Halo Pak Andi, s i l a k a n Ya, itu semua pada... ...apa, otak gak dipakai apa. itu yang bikin macet ya angkutan umum mikrolet p ada parkir berhenti sembarangan kok jadi urusan orang mobil pribadi parkir ke toko-toko sih ya kan itu itu angkutan umumnya parkir sembarangan berhenti berhenti sembarangan coba deh yang itu ditinjau di, di lagi deh iya baik terima kasih Pak Andi halo ya halo Pak Agung silakan Ya dihapuskan aja itu parkir j a l a n itu s e m b a r u t Bener, di gedung aja Parkir jadi di gedung t e r t i b begitu aja ya Ya baik, terima kasih Pak Agung s i l a k a n Mitra Bisnis untuk Anda yang ingin memberikan komentar Anda di 633 91 60 Pak Iskandar s i l a k a n Ya, saya sangat setuju dengan parkir yang di jalan itu dilarang Kenapa? Dengan tidak bisanya orang parkir di jalanan Menyebabkan orang berpikir untuk b e p e r g i a n Dan sedapat mungkin tentu akan mereka akan memakai kendaraan umum. Sehingga penghematan juga terhadap subsidi. Dan mengurangi pula kemacetan jalanan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Eskandar. p a Jeki silakan. Ya, kalau saya usulkan, busway itu mustinya bikin jalan sendiri. Bikin flyover ke apa yang jadi bermacet gitu loh. Jalanan bikin dimacetin malah mobil makin banyak jalanan makin sempit gitu loh. Makasih. Ya baik, terima kasih. Pak r o n i satu penelpon terakhir s i l a k a n Iya kalau menurut saya selama ini mungkin kan udah banyak CCTV jalanan tuh dari Polda atau dari DKI. Itu kan bisa dipelajari macet kenapa. Itu kan umumnya kalau kita lihat kendaraan umum. n g e t e m bajai mikrolet segala macam turunin penumpang segala macam tengah-tengah k a g a k ditindak polisi ngeliat merema aja karena nggak ada duitnya kali jadi itu ditampilkan pertama kemudian baru yang parkir-parkir yang dua susun dan sebagainya itu akan membantu tapi nggak ada tindakan k e l i a t a n n y a polisnya i tidak tegas melakukan tindakan itu maupun disub itu aja makasih selamat sore Pak Fredo ya Silahkan, Selamat s o y a silahkan p a、uh, Maksudnya saya mau kasih opini, sebetulnya itu semua para pejabat itu lebih baik turun ke jalan, lihat dulu keadaannya, Bu.、Hmm. Jadi lihat permasalahannya apa, seperti、eh, itu permasalahannya cuma di kedisiplinan para p e n g e n d a r a mobil ya, sama motor dan kendaraan umum itu jalan semaunya sih, tidak ada rambu-rambu yang t e g a s gitu, Bu.、Hmm. Oke,、okay, terima kasih Pak Tony. Selamat sore. Pak、uh, Tony, Ibu. Pak Tony, silakan. h Ya, kalau menurut saya,、uh, gampang aja. Sebagai contoh, di depan gedung Pemda DKI,、itu. di depan Pemda, gedung apa itu? Gubernur DKI.、Hmm. Itu aja gedung parkir, enggak ada.、Uh, parkir, halo Pak Tony. ya, parkir berantakan di jalan-jalan di sekitar depan dari gedung gubernur DKI nah sekarang bayangkan kalau kita di mall-mall ya, itu kan gedung parkir disediakan ada gedung parkir, ada underground, semacamnya, mereka sudah memperhitungkan, jangan sampai mobil itu ada yang parkir di tepi jalan di depan mall nah itu yang harus dipikirkan untuk daerah-daerah lain yang、uh, park, perparkirannya masih menggunakan badan jalan itu satu, terus yang kedua tentunya、uh, sebelum melakukan atau mengusulkan kenaikan, seharusnya mengoreksi diri sendiri berapa triliun setiap tahun、uh, uang perparkiran itu hilang begitu saja tidak masuk ke kas Pemda DKI Kalau itu d i t e l u s u r i dan dikolek dengan baik Tentunya tidak perlu adanya kenaikan Terima kasih Mbak Oke, bawa lu y o Ya, opini saya itu Bapak yang barusan hebat banget ya Artinya bicara gampang saja gitu Kalau saya justru sebalik ya betapa sulitnya gitu Kalau kendaraan ini nggak disetop Artinya nggak dihentikan Mau, mau dibalik a n a k k i r i atau atas-bawah Itu n gak g akan selesai Bu palu, palu pandangan saya gitu Tapi、uh, ya terus yang Yang saya kadang-kadang n -kadang gak g Ya menurut hati nurani saya Agak bertolak ya Di m a l kadang-kadang kita susah cari parkir Ini ya Valet parking tuh ada gitu Jadi ada bisnis lagi di dalamnya Bu Itu kayaknya licik sekali gitu Maksud saya otak manusia tuh begitu bisnisnya uh, Apa uh, ya, lah Terima kasih Bu Oke、okay. Ibu Eli、ya. Silahkan Ibu Ya selamat sore Michael、ya. sharing dong Silahkan Boleh gak g sih Kayak di luar negeri gitu Dibikinin khusus tempat parkir Biarpun yang punya mobil tuh Bayar mahalan dikit Tapi punya parkir yang aman Punya tempat yang pasti Dan tidak parkir di pinggir jalan gitu Gak menyebabkan kemacetan、hmm. Oke、okay. Itu aja Ibu、eh, Iya mudah-mudahan p a Rio Ya saya usul misal pusat perbelanjaan ataupun gedung-gedung pertantoran memiliki member sendiri. Jadi misalnya orang itu akan menjadi fokus dia belanja di suatu tempat ataupun dia pasti berkantor di situ gitu kan. Tapi bagi yang tidak punya kartu member dia tidak bisa memasuki area parkir. Sehingga、uh, yang memiliki kartu itu sudah punya privilege sendiri dan teratur. Nah kalau mereka nggak punya nggak bisa masuk ya mereka harus hanya ngedrop di lobi. Itu akan tumpah ke jalan baru disediakan area untuk p u b l i c area parkir, gitu.、Hmm, ya、okay. pakai member, jadi mal itu ada membernya, jadi dia terukur, nggak semuanya orang bisa parkir di situ, jadi itu lebih sehingga masing-masing keluarga fokusnya belanja di sini aja, nggak usah main asal b e l a n j a di sana, di sini lalu semrawut jalan. a n、hmm. Itu member, kartu member. Oke. Terima kasih.